Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Barang siapa menkana yaumuhu yang harinya Lebih baik khairun min amsih Yang lebih baik dari kemarin Dialah orang yang beruntung Waman kana dan barang siapa yang hari ini misran amsihi sama dengan hari kemarin fahuwa khasirun rugi dan barang siapa yang hari ini lebih buruk syarun min amsihi fahuwa halikun celaka jadi yang namanya untung rugi celaka bukan masalah uang Bukan masalah gelar, pangkat, jabatan Tapi untung rugi celaka, masalah kemampuan Merubah diri dari waktu ke waktu Adek dulu kecil Kalau sepatunya tidak berubah Kaki sudah segede sekarang Bahagia atau menderita? Mulia atau memalukan? An? Ya silakan pakai seragam TK sampai sekarang Pasti jadi masalah Kita berubah terus jadi dalam pikiran kita itu adalah Jangan takut oleh perubahan Tapi kita harus gigih merubah diri Lebih depan dibanding perubahan yang akan kita jalani Ini beberapa hal yang membuat Kenapa orang sulit berubah Satu Orang itu sulit berubah Kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada Jadi dia merasa ah segini aja nih udah cukup nih Iya saat itu cukup besok udah beda lagi urusannya masalah bekal nambah kesulitan bekal nambah kalau kita kemampuan sekarang besok lusa udah enggak memadai lagi ada sekarang sekolah sebagai santri besok lusa akan nikah nggak bisa itu masalahnya diselesaikan dengan masalah standar hanya santri Kontrakan sekarang satu kamar udah punya istri ada kamar kecil udah punya anak beda lagi keperluannya makanya orang yang merasa cukup dan tidak menyiapkan untuk ke depan perubahan ke depan dia akan tergilas. Yang kedua kenapa orang sulit berkembang dia terlena dan terjebak oleh rutinitas. Mohon ini diperhatikan karena rutinitas itu menjebak kita ya orang yang biasanya rutin begitu dia akan hilang kepekaan maaf orang yang biasa ke tempat sampah rutin udah enggak bau lagi itu sampah tuh betul orang yang biasa lihat tempat kotor dia enggak merasa kotor itu sebagai masalah lagi jadi rutinitas tanpa jeda itu bagai kata-kata tanpa titik dan koma pasti enggak enak didengarnya. Dan orang yang terkunci oleh rutinitas, dia tidak akan punya waktu untuk belajar, tidak akan punya waktu untuk evaluasi diri, dan ini akan membuat dia tidak bisa berkembang. Yang ketiga, nih perhatikan, orang yang tidak bisa berubah itu penyebab ketiganya salah gaul. Gaulnya dengan orang yang kemampuannya lebih rendah, seperti orang sholatnya cuma tiga kali sehari karena malas. Gaul dengan yang tidak pernah sholat, coba pasti dianggap kiai ya kan, ustad padahal dia aja tekor. Kalau kita gaul dengan orang-orang yang punten ya kemampuannya, akhlaknya, levelnya lebih rendah, kita udah merasa jadi bagus. Ini bahaya. Harusnya kita gaul terus dengan yang lebih ahli gaul dengan yang lebih pandai melihat yang lebih berkualitas kita akan naik jadi orang yang sulit berubah itu adalah yang gaulnya justru dengan yang lebih rendah kemampuannya yang keempat kenapa orang-orang uh, orang tidak bisa berubah? karena dia punya sifat pendengki jadi lihat orang lain bagus itu bukan membuat dia terpacu ingin jadi bagus malah jadi sebel. Masih ingat pendengki rumusnya apa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau orang berprestasi yang harusnya ditakdirkan kita ketemu dengan orang berprestasi itu untuk membuat kita evaluasi diri dan membuat kita semakin semangat. Nah, tapi orang pendengki tidak dia akan cari kekurangan yang berprestasi itu ah dia kan orang baru dulu juga enggak kayak gitu terus saja. jadi dia tidak ada manfaat bertemu dengan orang berprestasi hanya menambah kumat penyakit dengkinya lima kenapa orang tidak bisa bergerak berubah yang kelima penyebabnya adalah dia tidak punya cita-cita besar ya orang yang tidak punya cita-cita hafal Quran yang tidak ada ikhtiar benar ah saya mah cukup ina atau ina aja yang penting awet terkuasai sepenuhnya dia enggak ada tapi orang yang punya cita-cita nah ini sebut cita-cita besar ini bukan masalah kekayaan tapi masalah kita bisa makin manfaat saya ingin lebih bermanfaat dalam hidup saya saya harus belajar lebih banyak supaya saya bisa menyampaikan ilmu lebih banyak saya harus berlatih lebih kuat fisik saya supaya saya bisa bermanfaat Minimal saya tidak jadi beban orang yang selalu bercita-cita tinggi seperti naik ke puncak gunung misal dia akan tahan panas dingin capek tapi orang yang hanya cita-citanya naik ke bukit pasir yang baru diturunkan dari truk saya kira tidak perlu perjuangan besar ya kan tahu bukit pasir yang diturunkan dari truk kita harus punya cita-cita yang baik perkara tercapai atau tidak belakangan tapi cita-cita itu adalah tenaga bagi kita saya ingin pesantren ini pesantren yang berkah sebelum saya mati mudah-mudahan ini menjadi pesantren yang profesional yang tauhidnya bagus yang pemahaman Al-Qur'annya bersih benar yang mengamalkan sunnah rasulnya juga bagus, bersih, benar dan dikelola dengan profesional kalau saya mati saya berharap yang mewariskan tidak mewarisi masalah tapi mewarisi potensi untuk berkembang lebih baik lagi pesantren ini tidak boleh tergantung kepada figur tapi kepada sistem yang baik nah itu sebuah cita-cita Ingin punya perusahaan yang penuh berkah Supaya banyak orang yang bisa mendapatkan jalan rezeki Punya cita-cita Orang yang tidak punya cita-cita besar Tidak ada perubahan pada dirinya Untuk menjadi lebih baik Yang keenam Siapa lagi yang susah berubah? Orang yang sombong Karena orang yang sombong punya ciri khas Batarul haq Wagam tunas mendustakan kebenaran. Jadi ada orang yang sulit sekali menerima masukan. Dia kalau mendapatkan masukan, saran, kritik, itu jengkel, tersinggung. Ini yang sombong nih. Jadi bukannya dia bersyukur, berterima kasih dan gigi memperbaiki diri, malah sakit hati. Aneh. Padahal dia doa, ih dinasiratul mustaqim, minta ditunjuki na allah memberikan petunjuk sesuka allah. Lewat siapa saja Tapi ini tersinggung, sakit hati Sebel, belikan, mogok Aneh Ini orang yang sulit berubah adalah Orang yang alergi kepada masukan Saran, kritik Padahal itulah rejeki Antara puji dengan kritik Jauh lebih bermakna kritikan Pujian cenderung membuat kita Terbuai oleh ketidakcocokan kita kan dipuji bukan karena hebat. Kita dipuji karena Allah nutupin keburukan kita. Benar? Aslinya enggak ada yang pantas dipuji di antara kita. Apalagi yang membuat orang susah berubah yaitu kurang disiplin dan kurang tangguh. Kalau bahasa Sunda disebutnya heti hejotihang ya. Ee eh, anget-anget apa? bubur ayam ya. Ubur ayam kan nama-nama dingin, kita gak boleh ngomong yang gak enak ya. Ada orang yang semangatnya di awal, tapi ketika mulai ada kendala, ada halangan, mulai rontok semangat. Jadi kendor lagi, orang-orang ah, yang akan sukses itu orang yang fight benar-benar yakin harus tuntas, gitu. Semangat tidak nih? Semangat. Kalau kita enggak gigih, seharian siapa lagi? Who can? <laughs> Itu bahasa Inggris, hadirin. Siapa yang peduli ke kita kalau kita enggak punya program mujahadah. Tiap orang punya kesibukan masing-masing. Kita ngarap-ngarap dibimbing orang, orang sibuk, kita harus bisa bimbing diri kita sendiri. Orang-orang yang tidak punya kedisiplinan, ketangguhan, rontok. Dan yang kedelapan, orang yang susah berubah adalah orang yang Ria yang orientasi perubahannya Demi dinilai orang lain Demi dipuji Demi dihargai Demi dikagumi Maka ketika orang tidak melihatnya Berhenti Ketika orang tidak memuji Tidak semangat Ketika orang mencaci Patah semangat Makanya orang-orang yang merubah diri Hanya demi penilaian orang Dia tidak akan bisa konsisten dalam perubahan Inilah surat innallaha la yughayyiru biqaumin hatta ya silahkan sad surah 2 ayat 11 Surat ar ayat 11, 11. ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ دَيْنِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ wa idha aradallahu biqawmin su'an fala maradalah wama lahum min dunihi mirwal bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah nah jadi kita benar-benar sadar bahwa kalau kita gigih Allah subhanahu wa ta'ala lebih lagi menunjukkan jalan-jalannya jadi kalau kitanya malas, ya udah nggak dikasih. Allah ngelihat hati kita, Allah tahu kegigihan kita, Allah tahu fight kita dalam hidup ini. Kalau kitanya hanya biasa-biasa aja, Allah nggak kasih yang banyak, benar? Maka siapa yang menghancurkan hidup kita? Jawab diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Siapa yang membuat kita tenggelam dalam kegagalan? Diri kita siapa yang membuat kita terus dalam kehinaan? tidak ada yang bisa kita salahkan selain diri kita sendiri hidup ini cuman sebentar sekali fight harus benar-benar masuk dan penuh semangat waladina jahadu fina lanah dian nahum subulan dan orang yang sungguh-sungguh poh -sungguh, semangatnya poh tenaganya allah pasti tahu allah pasti lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan jalannya semua jalan sukses sudah dibuka oleh allah bagi orang yang sungguh-sungguh mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan semangat yang tinggi karena semangat yang tinggi akan berbuah kesungguhan akan lebih ringan kita berjuang berkorban, kalau kita punya cita-cita yang besar punya cita-cita ingin mati dalam keadaan kesempurnaan ikhtiar kita mewariskan yang terbaik betul? Hidup di dunia cuma sekali dan sebentar Gak ada lagi kesempatan mengulangi hidup ini Mumpung hidup Kita lakukan yang terbaik Cari ilmu adek-adek Belajar yang banyak Supaya hidup kita lebih manfaat Merangsak terus berapapun biaya, tenaga Pikiran, waktu Itu bukan pengeluaran Semua adalah Aset Bukan aset Aset ya semua waktu kita adalah aset Semua letih kita adalah aset Semua enggak ada yang kurang Keluarkan jangan ragu-ragu Uang, waktu, tenaga Untuk terus mengembangkan kemampuan kita Kekayaan kita ada pada diri kita Tidak bisa dirampok Kalau kekayaannya pada tabungan Dirampok, habis Kalau kekayaannya pada diri kita Dirampok, kita bisa jemput lagi Benar? Kita harus lebih maju dibanding masalah yang kita hadapi Kita harus belajar terus-menerus Masalah bergerak terus Kita belajar, berlatih, tiada henti Lillahi ta'ala Agar kita menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk memperbaiki diri Karena hanya itulah yang akan membuat kita bisa menikmati hidup ini kalau kita PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Siapapun yang tidak gigih merubah diri, dia akan digilas oleh perubahan. Tidak ada yang perlu disalahkan selain diri kita sendiri. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, engkau Maha tahu kami, diri-diri kami. Ampuni segala kemalasan kami, ya Allah. Ampuni segala kelemahan kami Ampuni amanah-amanah yang tidak kami penuhi ya Allah. Ampuni janji-janji yang tiada kami tepati Ampuni ya Allah Kelalaian kami dalam hidup ini Bimbing agar kami dalam hidup yang cuma sekali ini di dunia Bisa melakukan yang terbaik Ya Allah Pilihlah kami menjadi bukti keindahan agamamu Pilihlah kami menjadi jalan hidayah Jalan taufik, jalan kemuliaan Jalan keselamatan bagi dunia Sebanyak-banyaknya makhlukmu Namun tolong pelihara hati kami Allah Agar benar-benar kami lakukan semua ini hanya karena engkau Putuskan harapan kami dari pujian, penghargaan, kegaguman, imbalan makhlukmu Cukupkan di hati kami hanya RidhoMu. Allahumma Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azaban nar. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Pohon kurma ketika awal tumbuh ditindih oleh batu, akibatnya akarnya menghujam ke tanah. Sehingga ketika tubuh menjadi kuat Kadang-kadang kita membutuhkan tekanan-tekanan dalam hidup ini Agar bisa menjadi kokoh kuat akar dalam kehidupan kita Mudah-mudahan kita sukses dunia, sukses akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh